Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli wa sallim wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith Ya Allah catatkan siapapun yang hadir ini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 semua rumah di dunia ini adalah milik Allah. Tapi ah, harga rumah makin mahal. Enggak peduli kita punya rumah atau tidak bukan perkara mahal. Enggak apa-apa mahal, yang penting kebeli. Murah juga kalau enggak kebeli. Enggak bisa apa-apa. Dan kita punya uang membeli dari siapa?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 Saya ingin berterima kasih kepada kakek. Silahkan pindah ke rumah saya. Saya siapkan rumah yang bagus, makanan yang cukup. Heh, tak salah orang nggak tahu terima kasih. Huh. Gimana kakek dikasih yang bagus malah marah. Ih, nggak gitu-gitu amat. Heh, rumah segede gini aja.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 kasihan dokter gigi mau nyabut gigi siapa tidak mungkin karena nggak ada pasien terus nyabuti gigi sembuh <laughs> jelas sadirin jadi mau apa nih misalkan ditakdirkan sakit ya <laughs> alhamdulillah kenapa alhamdulillah yang sakit cuma sakit badan tidak sakit iman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 saya jadi kecil gara-gara ketemu adek. Kalau dengan Pak SBY kecil tuh saya tuh suka kerasa sekali asap peo. Tapi kalau ah nggak boleh. <laughs> kalau dengan Pak Yusuf Kala yang ngimbang. lah. Oh, assalamualaikum ustad dan kawan-kawan. Bagaimana ustad? Terima kasih ustad. Ini Kiai Haji Rafiuddin.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 Alhamdulillah ya Allah... Pagi begini... Sudah engkau berizki... Ini goreng telur apa? Alhamdulillah ya Allah... Engkau takdirkan ayam bertelur... Sekarang engkau siapkan untuk saya... Alhamdulillah... Ini kaya alhamdulillah nih... Ketika dilihat agak beda penampilan telurnya... Ambil sedikit... Alhamdulillah ya Allah Dasar istri ngerti Suami senang goreng telur Kan kalau asin begini jadi awet telurnya Jadi makannya secuil, secuil, Bisa tiga minggu tuh satu telur Istri pertama teh nih menyerah Eh Eh, eh.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 ada yang landingnya utuh. Ada yang landingnya matang. Makanya syukuri saja lah segala sesuatu. Setuju? Kan seperti yang dikatakan adik saya itu ada orang yang mau naik kereta bertiga. Tahu-tahu keretanya sudah maju. Wah lari dikejar bertiga itu. Makin cepat lari akhirnya kena yang satu bawa tas. Yang dua itu oh, naik dua. Tinggal satu aja tertinggal.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 Asik ya kalau tidak ditayangkan di TV kita leluasa betul tidak. Oh di TV enggak mungkin itu jutaan jadi jaim. Mama. Oh, itu malah laki. Kata teteh sih, "Oh, saya sudah 20 tahun kurang lebih lah gitu ya." Didampingi Aa, oh, udah ini itu ini itu ini itu, gitu lah ya. Jadi aja sebagai syukurnya memberikan kesempatan gitu lah.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 harus punya hobi khusus, yaitu hobi senang mengenang jasa kebaikan orang lain. Eh, ingat gak guru matematik? <laughs> eh, ampun. tuh, Guru itu killer and the kill. Gue paling sebel sama guru itu. Eh, bayangkan, dia jadi menteri perekonomian.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 Dari wajah aja oleh Allah dibedakan Coba lihat Orang yang senang ingat kebaikan akan berkata Eh Si ibu itu baik ya hmm -mm. Waktu saya belanja Kurang 5 ribu Dibayarin hmm -hmm. Hmm -hmm. Bandingkan dengan orang yang ngobrolin Kejelekan ya banget. Apaan pakai cincin pakai gelang Masa saya kurang 20 ribu gak dibayarin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 kurang agresif. Si istri enggak tahan, cerai. Apaan suami kayak gitu? Enggak ada kehangatan. Ah, tahu-tahu si suami ini nikah lagi. Uh, panas tuh. Karena si istri belum punya pasangan baru. Ditelepon tuh istri baru. "He, eh, mau-maunya nikah sama dia. Saya tahu modal dia. Dia tuh si beku, dingin, enggak ada gairah." Rasain lo penderitaan. Tidak akan tahan. Tiga bulan pasti minta cerai. Tiga bulan? Tidak cerai-cerai. Enam bulan? Tidak cerai-cerai tuh. Ditelepon lagi. Kenapa belum cerai? Kan dia kayak gitu tuh. Rasain sendiri. Benar mbak. Memang suami ini tidak romantis seperti sinetron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 Kenapa sih ibu-ibu Pak Ustaz tahu tak kenapa ibu-ibu Indonesia ada yang marah sama Ahagim? Sebab dulunya kalau nonton acara TV suka ngebanding-banding, pa tu lihat dong Ahagim segitu mesranya ke teni ni, ayah dong pa seperti Ahagim dong, Nah, kata-kata itu dipegang oleh papanya, giliran ada kejadian. Takut miru betullah. Si bapa memanfaatkan situasi. Ma, tu liat teh nini. Ya. Tapi ibu ibu mas setia ini enggak pada marah bu. Ah, kami itu benci tapi rindu. <laughs> Baik. Yang keberapa tadi?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 Dengar itu sudah rezeki sendiri tu. Asaluka <Sessizuk> yaman huwa maquladi asmaul husna. Kalau mau enak lagi, sudah Quran, sudah asmaul, sudah salawat, setel kaset nasid. Tuhan. <Sessizuk>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 Berikut ini akan kami tayangkan bagaimana proses keratul maut. Ada enggak ya penumpangnya ya? Lalu datanglah Pramugari dengan penampilan pocong. Ah, nanti disangkak pesawat horor. Tapi harusnya berani penumpang. Lalu, mari kita simak.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 RT RW agar mereka semua mengadakan tahajud tiap malam. Sis kamling tidak untuk mengejar maling. Sis kamling untuk membangunkan agar ayar tahajud. Kalau dari 200 juta ini rakyat Indonesia 120 juta tahajud semuanya. Kemudian Senin Kamis saum semua insyaallah Allah akan menolong. Coba kepada para tentara jangan hanya nembak dengan senjata, nembak dengan doa dong tahu kita perang juga susah menangnya sekarang tentara kita dalam keadaan sulit karena pesawat-pesawat suku cadangnya tidak ada ada sekali terbang tidak bawa senjata suku itu tidak punya senjata perlu kendali yang ada di sekitar Jakarta semuanya sudah ke luar kalaupun ditembakkan bisa kembali kepada yang nembaknya kapal laut kita hanya menang chatnya Waktu dengan Malaysia jadi ambalat. Kita enggak punya apa-apa. Oleh karena itu tentara kita cobalah tingkatkan senjata lainnya yaitu addu'a usilakul mukminin. Doa. Waduh, bisa dibayangkan bangsa ini seperti apa? Itu namanya syukur. Suatu saat kita membutuhkan presiden yang seperti itu. Setuju? Terakhir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 Allahu Akbar La hawla Wala quwata Illa billahi al-aliyyil Alhamdulillah Hadirin Sekarang saya perkenalkan dulu Pak Ahmad Faiz boleh kenalan dulu, Mas? Seperti yang saya janjikan di radio Sini, Mas ah, Meriki Eh, Meriki Kulungaturakan Matunewon sangat tinggi Sampaian saat menikah Oh, oleh sebuah Jawa. Kang Ahmad Faiz ini Jadi suatu saat saya siaran di radio Bahawa orang itu Sangat dipandu oleh Pikirannya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 Wah, ada kucing takut lari kucing. Wah, ditotok loh ya. Geria yang kecil sih yang 4 tahun. Eh, Geria, walaupun Geria takut kucing, bapak sayang sama Geria, totok. Nah, saya notoknya lupa mas. Di sini dulu kata Geria. Salah pak, di sini dulu. Oh iya. Ini <guluh> iya. Wah. Baru juga satu putaran, tiba-tiba kucing naik. Ew, gitu ya. Geria tuh kucing takut nggak? Pus, pus malah dia dah ketin. Alhamdulillah. Jadi saya sudah mencoba beberapa, termasuk yang trauma tidur, karena takut mimpi buruk sambil dzikir diketok. Alhamdulillah. Mas. Nah hari ini juga saya senang membawa di BI sudah kemarin di BI yang merokok berhenti nah, dengan izin Allah. Bisa.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 bisa nggak tapi saya tanya harus ada mas sekarang eh, sekarang lagi takut nyari takut saya tanya di mana nih? kepala kenapa kepala. kepala pusing sekarang pusing oke okay. kita coba di mana nih ya oke okay.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 E, karena memang gak selalu berhasil Tapi Berdasarkan pengalaman saya Sekitar 80-90 persen ya. nah, Mudah-mudahan ini yang berhasil Baik e, Mungkin sini. Pusingnya kenapa ini? Pusingnya kenapa? Takut apa karena apa? Takut? Takutnya kenapa? Kenapa? Amat setan ya, sekarang takut setan Di sini ada setan ini. Ya, tapi takut ya, baik. Pusing. Kalau misalnya uh, saya ukur pusingnya ya, ini pusing sedikit, sangat pusing atau sedang? Sangat pusing, sangat pusing ya, baik. Baik. Bisa berdoa. Tilukan saya. Ya. ya Allah. Ya Allah, walaupun saya pusing karena takut setan, saya ridho, saya ikhlas. Pasar, tauri dong.